Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fi lah. Ahibbati rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan... Kajian kita Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid Lil Imam Al-Allamah Abdurrahman Ibn Hassan Al-Sheikh Rahimahumullah Masih pada hadith thawban Qauluhu wa inni sa'altu rabbi li ummati allaa yuhlikaha bisanatin bi'amma dan aku meminta kepada Allah agar tidak membinasakan umatku secara merata dengan Masa paceklik atau kekeringan yang berkepanjangan. Hakadha thabata fi aslil musannif. Rahimahullah. Bi'amah bilba. Bi'amah wa riwayatun sahihatun fi muslimin dan itu sahih ada di sahih muslim riwayat dengan harf jar ba bi ammah wa di riwayat lain tanpa ba allayuhlikaha bisanatin ammah qala alqurtubi qurtubi ka'annaha za'idah Tanpa kata kurtubi Ba' disitu za'idah Bi'amah Ba' za'idah Li'anna amah Sifatus sana Karena amah Sifat bagi sana Sana amah Wa sana al-jadb Alladhi yakunu bihil halakul am Wa yusamma al-jadb wal-qahat sana au yujma' ala sinin sana yang dimaksud jadep kekeringan tidak turun hujan masyaallah alafiyah sumber pun kering tidak keluar sehingga dengan itu Kebinasaan yang merata di seluruh negeri, panen gagal, ternak pada mati, tanah kering gersang dan orang pun banyak kematian terjadi. Air sumber kehidupan, jika itu Allah tahan ma'udzubillah. Musibah besar, kematian yang ada. Jadab wal qahat. Disebut dalam bahasa Arab, Sana, jamaknya sinin. Kama kala ta'ala, seperti firman Allah dalam al-A'raf. Walakad akhatna ala fir'auna bis sinin. Dan kami telah menghukum mengadab Fir'aun dan bala tentaranya dengan sinin. Ay al-jadab al-mutawali. Berkepanjangan. Beruntun terus. Tahun demi tahun. Kering, kelontang. Itu pula yang... Rasulullah Sallam sebutkan dalam hadis Ibn Mas'ud di Bukhari Muslim Allahumma ja'alha alaihim sinin kasini Yusuf Jadikan ini bagi mereka adab sinin seperti yang menimpa kaum Nabi Yusuf Masa paceklik, kering tidak ada air, hujan pun tidak turun Seperti yang menimpa Kau Nabi Yusuf Amah Artinya Ta'um Bencana itu merata Mengena kepada semua mereka Ini Rasul berdoa Memohon kepada Allah agar tidak semua umatnya secara menyeluruh terbinasakan dengan kekeringan, pacekle, dan yang semisalnya. Mungkin itu terjadi di suatu daerah, mungkin di suatu negeri, kaum muslimin di situ Mendapat ujian dari Allah. Namun di tempat lain, mereka dalam keadaan subur, negerinya, air melimpah luah, wah, yang Rasul minta kepada Allah tidak menyeluruh semua umatnya muslimin binasa dan mati karena kekeringan, kurang air, kelaparan, dan semisal itu. Itu yang Rasul minta kepada Allah. Faida yang sebagian ulama angkat dalam bahasa Arab kalau itu kejelekan negatif yakni bala, musibah, bencana, malapetaka semacam ini disebut sana. Jamaknya sinin seperti yang Allah sebutkan telah اخذنا على فرعون بالسنن jamaknya sana kalau itu kebaikan orang dapat kebaikan dapat manfaat dapat barokah dapat bantuan disebutnya am ya tiamun fihi yughathun walaupun secara harfiah atau lafaz mungkin sama am wa tahun kedua-duanya bermakna tahun am tahun awam sana sinin juga tahun secara lafaznya cuman penggunaannya tadi sana kepada keburukan am lebih kepada kebaikan Pauluhu wa Allah Yusallita Alehim Aduan Minsiwa Anfusihim Rasul berdoa pula kepada Allah agar tidak menguasakan atas mereka musuh dari selain mereka Amin ghairihim Minal Kufar dari kufar dengan berbagai agama dan Keyakinan mereka. Tidak akan itu menguasai seluruh kaum muslimin. A'in min ihlaki ba'dihim ba'dah wa sabyi ba'dihim ba'dah kamahuwa mabsud fit tarikh fima qabl wa ila zamanina hadha nas'alullaha al-hafwa wal-hafiyah Di mana dibinasakan, dibunuh, dibantai sebagian muslim kepada muslim yang lain. Itu yang terjadi bahkan ditawan, disiksa, dibunuh dan dalam sepanjang sejarah itu yang ada. Di ya, antara Muslimin, di antara penguasa satu kepada penguasa yang lain, ketika terjadi peralihan transisi kekuasaan, seperti Abbasia jatuh, eh, afwan, Abbasia ketika menggantikan Umayyah, pertumpahan darah besar-besaran terjadi. Yang Rasul minta jangan itu terjadi dari musuh mereka kufar Bukan kufar yang melakukan itu kepada muslimin tetapi sesama muslim satu kepada yang lainnya Wystabiha bijahtahum. Kata Imam Al Jauhari bijaqul shay hauzatuhu. Wabijatul kaum sahatuhum. Kata Imam Al pada segala sesuatu maknanya hauzah. Hausa itu sesuatu yang menyelimuti atau mengitari sesuatu. Kalau ini sesuatu yang mengitari dia ini disebut baidhah. Makanya dikatakan misalnya baidatul qaum maknanya halaman atau lapangan Taman yang biasa orang di situ karena lapangan ini mengitari. Di sini ada beberapa orang kumpul seratus lima puluh atau berapa di lapangan. Lapangan ini seperti mengitari, menyelimuti mereka. Yang disebut bayda. Fayastabih bayda Wa dengan ini berarti makna hadis innallaha ta'ala la yusallitul adwa ala kafatil muslimin hatta yastabiha jami'a ma hazu min al bilad wal ard doa rasul agar Allah tidak menguasakan musuh muslimin kafir kepada seluruh kaum muslimin agar kemudian orang-orang kafir ini tidak menguasai tidak memiliki seluruh milik dan kekuasaan kaum muslimin, negeri-negerinya, tanah yang mereka miliki. Kan ini Hauzah Baidhoh tadi. Kalau ini kaum muslimin berada di sini, tanah yang mereka miliki ini, negeri yang mereka kuasai. Agar tidak dicaplok oleh orang kufar, tidak dimiliki, tidak dikuasai secara menyeluruh oleh orang kufar. Itu yang Rasul minta kepada Allah SWT. Walau alaihim man biaktaril ard jawani buha. Walaupun kufar seandainya saja mereka bergabung menggalang kekuatan bersama untuk menelan menghabiskan seluruh kaum muslimin dan hendak menguasai seluruh negeri dan wilayah kaum muslimin tidak mungkin tidak akan bisa. Dengan segala kemampuan dan kekuatan yang mereka punya. Mungkin seperti tadi, terjadi di suatu negeri, di suatu titik, di daerah sana, tapi di daerah lain, makmur kaum muslimin, jaya, kuat. Mungkin di suatu negeri sana, di suatu daerah, tertindas, terdolimi, terjajah, tapi di negeri lain, Muslimin dalam keadaan aman dan jaya. Wah kata, kalau menyeluruh tidak akan mungkin itu doa Rasul kepada Allah. Wakilah bayda tuhum, muzdumuhum, wajmaatuhum. Ada juga yang menafsirkan bayda, muzdom, mayoritas qara umat ini mayoritas atau Jamaah keseluruhan dari umat ini wa in qallu walaupun sedikit tetapi untuk kemudian dibinasakan oleh musuh-musuhnya dari kufar dikuasai segala yang dimiliki oleh muslimin itu yang Rasul mohon kepada Allah untuk tidak terjadi ini permohonan Rasulullah SAW yang beliau panjatkan mintakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wa inna Rabbi qala ya Muhammad, inni iza qadaytu qadaan fa innahu la yurat. Kemudian Allah berkata, Wahai Muhammad, Aku jika telah menetapkan suatu ketetapan, maka itu tidak akan tertolak. Qala ba'dhum ay idha hakamtu hukman mubraman nafizan fa innahu la yuraddu bishay' wa la yaqdiru ala raddi kama qala nabi wa la makna hadis ini sebagian ulama sebutkan ini yani, wahai Muhammad, kata Allah, jika aku telah berhukum, telah menetapkan sesuatu, mubrom, itu sudah bulat. nafiz hukum itu pasti terlaksana apa yang Allah telah tetapkan. Dan tidak akan ada apapun, tidak ada sesuatu apapun yang bisa menolak atau menggagalkan mengurungkan ketetapan Allah itu tidak akan ada. Tidak satu pun makhluk mampu untuk menepis dan merubah atau menghindar darinya. Sebagaimana Rasul sebutkan dalam hadis lain ketika beliau memuji Allah salah satu pujian beliau kepada Allah wala radda lima qadaid tidak ada yang bisa menolak menepis apa yang telah engkau qadzakan ya Allah apa yang sudah engkau tetapkan pasti itu yang terjadi tidak akan ada yang bisa merubah-rubahnya Kodok tentu ada dua macam, kodok syar'i, ada kodok kauni Kodok kauni ini yang tidak mungkin bisa tertolak, tidak mungkin bisa berubah, pasti terjadi Orang mau, tidak mau, rela, tidak rela. Pasti itu yang terlaksana. Tidak bisa siapapun atau apapun itu untuk menghentikan atau menolak ketetapan Allah. Dalam artian kodok, kauni. Namun di sana ada kodok syarii. Sesuatu yang Allah kehendaki Allah tetapkan Dalam syariatnya Yang ini Bisa Tertolak Terhindar Dalam artian Allah menginginkan Dan Allah tetapkan Sholat itu wajib Ya Itu ketetapan Allah apa semua orang kemudian dengan itu pasti sholat Tidak bisa menghindar darinya Tidak Terbukti banyak yang tidak sholat Mereka tidak menerima Perintah tersebut Tidak mereka taati Allah haramkan Zina Khomer Dusta dan yang lain-lainnya Apa itu tidak tertolak Pasti terlaksana demikian orang semua tidak akan zina, tidak akan minum khamr, tidak banyak yang melanggarnya. Maka yang dimaksud hadist fa'inahula yurat bentuk kodok yang kodok kauni itu yang tidak mungkin tertolak, pasti terlaksana, pasti terjadi. Tidak ada satupun orang bisa mengelak, menghindar, atau merubah ketetapan tersebut. Qodok kauni. Firman Allah di dalam ghafir, Wallahu yakzi bil haqq. Dan Allah menetapkan qodoknya dengan hak. Permisalan kodok syar'i. Wa kodok Rabbuka Allah ta'budu illa iya. Wa bilwalidaini ihsana. Allah telah mengkodok, menetapkan. Kalian tidak menyembah ibadah kecuali kepada Allah. Agar kalian bakti, berbuat baik kepada orang tua kalian. Kodok apa ini? Syar'i. Karena kalau itu kau ni, tidak akan ada orang yang ibadah kepada selain Allah buktinya banyak masih manusia menyembah ibadah kepada selain Allah masih banyak yang durhaka kepada orang tuanya maka qadha di situ qadha syar'i Di dalam Al Isra, misalnya Allah sebutkan, "Wakadainah ilah bani Israel fil kitab la tufsi dunna fil ardi marratain, walla ta'lna uluwan kabira." Telah kami tetapkan kata Allah, "Oz kepada bani Israel dan itu ada di dalam kitab, kalian bani Israel Yahud." Akan melakukan pengerusakan di muka bumi. Dan itu dua kali bahkan. Dan kalian sombong congkak dengan sangat di atas muka bumi ini. Telah Allah tetapkan. Dan itu terjadi, pasti terjadi. Kodok kauni. Kenapa? Karena dalam syariat Allah tidak senang dengan kerusakan. Allah larang. Kesombongan pun demikian. Allah benci. Tapi dengan hikmah yang besar, Allah kehendaki, Bani Israel akan tetap melakukan pengerusakan tersebut. Dan itu ketetapan Allah. Fainni ida qadaitu qadaa'an fainnahulaiyurad tidak akan tertolak pasti terjadi tidak ada yang bisa merubah atau menahannya seberapapun kekuatan yang dia miliki sedahsyat apapun kekufuran kemusyrikan yang ada pada dirinya Allah buktikan terjadi itu pada Firaun yang begitu congkak dan sombong Allah tetapkan dia dihancurkan dibinasakan di tengah lautan Air, lautan. Yang dengan air itu Fir'aun berbangga diri. Wahadihil anharu tajri mintahdi. Kata Fir'aun ketika masih jaya-jayanya. Ketika dia di puncak. Kesombongannya Ini air-air ini Sungai-sungai ini Mengalir semuanya di bawahku dengan perintahku Dan lain sebagainya Dia sombong dengan air itu Allah binasakan dengan air Ditelan di tengah lautan Siapa yang bisa menolak Dan Jababirah, Sekian banyak Orang-orang yang congkak, yang sombong Sepanjang sejarah manusia Allah binasakan Kaum Ad, kaum Samud, kaum Nuh Kaum Lut Dan-dan yang lain-lainnya Dibinasakan Allah dan tidak bisa mereka mengelak Tidak bisa mereka sembunyi lari darinya Menunjukkan semua ini kesempurnaan Sempurnanya kekuasaan Allah. Rububiahnya. Karena kalau itu penguasa selain Allah. Sehebat apapun. Masih bisa luput ketetapannya. Kan Berapa banyak contohnya sudah. Mangkep. Penjahat misalnya Dan sudah difonis Entah itu hukuman mati Entah itu apa misalnya Penjara sekian tahun Seumur hidup Ternyata bisa kabur Dari penjaranya dengan satu dan lain cara Padahal dia penguasa Yang nangkep penguasa Punya kekuasaan Punya alat Punya senjata, punya militer Dan lain sebagainya bisa tertolak bisa menghindar orang dari ketetapannya wah kata sudah ditentukan nah, diketok palu dan ini penguasa yang menentukan punya kekuatan punya kekuasaan penuh misalnya tanah daerah situ ditentukan ini milik pemerintah atau apalah misalnya Gusur yang tinggal di situ, datang alat beratnya misalnya, bersama pasukan tak itu pamong praja, tak itu militer, <tuh> ditahan oleh warga banyak di demo ini itu, kadang berhenti, nggak jadi dieksekusi, tertolak ketetapannya. manusia begitulah, Tuhan masih terlalu banyak ribuan contoh yang lainnya. Padahal sudah ditetapkan, toh tidak terjadi. Tidak demikian dengan Allah. Kalau sudah Allah ambil ketetapan, kauni, ka kauni pasti itu terjadi sudah. Tidak ada sesuatu pun siapapun bisa menolak atau menghindar darinya. La yurad. Tadak ketetapan Allah ini makrun bil hikmah. Dibarengi dengan hikmah, pasti ada hikmah bersamanya. Seperti masyia. sehingga tidak mungkin Allah menetapkan sesuatu tanpa ada hikmah di balik itu. Sebagaimana kehendak Allah tidak mungkin Allah menghendaki sesuatu sementara tidak ada hikmah yang bersamanya. Firman Allah dalam Al-Insan Wamatasha una illa an ya sha Allah. Apapun yang kalian kehendaki, semua itu dibawa kehendak Allah. Inna Allaha kana aliman hakima. Sungguh Allah itu maha alim, maha tahu segalanya, ilmu, hakima, maha hikmah, penuh hikmah, penuh kebijaksanaan dalam segalanya. Sehingga kehendak Allah seperti itu pula kodok ketetapan Allah Berdasarkan ilmu, berdasarkan hikmah Tidak mungkin lepas dari itu Tidak mungkin Allah berkehendak begitu saja Pasti Murni kehendak Allah Tanpa ada hikmah yang bersamanya ahlu sunnah meyakini kodok ketetapan Allah serupa dengan itu masyi'atullah kehendak Allah pasti ada hikmahnya dan berdasarkan ilmu Allah Allah maha Hakim Allah maha Bijaksana kebijaksanaan Allah menentukan bahwa Allah ambil ketetapan itu Allah berkehendak demikian beda dengan jahmiah dan yang semisal mereka yang menyatakan bahwa Allah tidaklah melakukan segala sesuatu kecuali ya, karena kehendak Allah saja murni kehendaknya tidak ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan Allah tidak ada kaitannya dengan hikmah. Dengan dugaan batil ini berarti makhluk, naudzubillah, lebih sempurna dari Allah. manusia dengan akidah Jahmiyah ini menjadi lebih utuh, lebih sempurna dari penciptanya. Terbukti manusia tidak akan melakukan sesuatu kecuali dengan hikmah dan ilmu pengetahuan mereka dan kearifan mereka kebijaksanaan mereka menentukan ini harus begini ini harus begini ini tidak boleh begini mereka ambil ketetapan manusia berdasarkan hikmah ada maslahatnya. makanya orang yang bertindak melakukan sesuatu tanpa ilmu tanpa hikmah Dihukum dia dengan dibatasi ruang geraknya dalam membelanjakan harta. Sevih, firman Allah: Wa la tuktus sufaha aam jaalallahu lakum qiyama. Jangan kamu berikan kepada para sufaha hartamu, karena dia membelanjakan tanpa ilmu, tanpa hikmah asal-asalan saja, ngawur. Bahkan pada sesuatu yang madorot, yang jelek. Membahayakan dirinya. Dihambur-hamburkan uangnya. Kenapa kamu beli ini? Kamu kenapa belanja ini? Ya, yes, kepingin saja. Walah dipertimbangkan apa gunanya, apa hikmahnya, enggak. Orang seperti ini harus dihijr. dibatasi enggak boleh pegang uang. Karena dia merusak. Menghabiskan uangnya tanpa guna. Termasuk yang para ulama sebutkan Para perokok Perokok ini termasuk Pantas untuk dihijr Dibatasi Gak boleh dipegangi uang Karena dia terbukti Membelanjakan hartanya Tanpa hikmah Untuk sesuatu yang merusak dirinya Disamakan seperti anak kecil Yang belum balek Atau Kalaupun dia sudah usia tua, tapi akalnya tidak sempurna. Begitulah. Secara umum, manusia saja tidak akan berbuat sesuatu, tidak akan ambil ketetapan suatu kecuali karena hikmah. Setelah dipelajari, oh ini kalau dibiarkan banyak madorotnya, banyak kejelekannya, maka diambil ketetapan, diambil hukum kebijaksanaan kalau gitu enggak boleh begini dibikin aturan harus begini hikmah enggak ada orang yang berakal waras berilmu melakukan sesuatu tanpa hikmah tanpa ini aurawuran amburadul semaunya enggak ada itu manusia Kif alkolik yang maha sempurna dan pencipta mereka bahkan melakukan sesuatu tanpa hikmah tanpa ilmu. Fatahul Allah al jahmiyya alehimin Allah ma yastahiqun. Although ketetapan Allah, Allah tetapkan pula itu bisa seorang hamba terselamatkan darinya karena doa. Dan Allah pula yang menetapkan dia berdoa. Sebab, menjadi sebab karenanya dia selamat dari ketetapan Allah yang sebelumnya. Tuhulul Janna masuk surga. Ini juga ketetapan Allah, siapa yang Allah masukkan. Tapi itu juga Allah tetapkan, ada asbabnya. Ada sebab-sebabnya. Ditentukan oleh amalan soleh seseorang. Ibadah dan ketaatannya. Bima kuntum ta'amalun. Udkhulul jannah. Bima kuntum ta'amalun. Masuklah kalian ke surga. Karena sebab amal soleh yang kalian lakukan. Sebab yang karenanya mereka dimasukkan ke dalam. Surga Begitu pula Sesuatu yang diinginkan seorang hamba Terkadang Allah tahan Yang tidak Allah berikan itu secara langsung Hikmah Allah Agar hambanya ini berdoa Meminta terus kepada Allah Dan Allah cinta Senang hamba-nya meminta doa kepadanya. Sebab ini yang Rasulullah SAW sebutkan dari Allah ya muhammad inni idza qadhaitu qadzaan fa innahu la yurad kita cukupkan di sini insyaallah kelanjutannya pertemuan depan Allahu a'lam wa sallallahu muhammad walhamdulillahirabbil